Ya silakan p a Toni. Ya soalnya survei itu salah ambil sampel, salah ambil ini ya apa yang mau disurvey gitu loh. Musia disurvey. Siapa anggota DPR tuh yang memang bener-bener mau jadi anggota DPR g a k mengharapkan return. Karena mereka kan segala sesuatu itu waktu mau jadi anggota DPR keluar modal tuh. Ya ada yang waktu itu nggak jadi terpilih aja, udah pasangin p o m a i r dicabut lagi pompa air, jalanan tadi bikin jalanan dirusakin lagi. Jadi selama mereka keluarin duit untuk mendapatkan jabatan Itu mereka pasti akan mengharapkan l i s t e n Dan kalau mereka sudah mengharapkan l i s t e n Yuk jangan harap dia bisa kerja dengan baik Demi rakyat itu bullshit Karena gak ada cinta tanah air sama sekali Jadi kalau menurut saya sih Dari faktor pendidikan gak, gak begitu pengaruh ya Yang penting itu sebenarnya dari faktor cinta tanah air Selama mereka cintakan t o n g g u n diri Cinta ini mah yuk lihat aja tuh Kasus banyak banget Kasus inilah, boket lah, apalah Makasih ya Terima kasih kembali Pak t o n y Pak s u d i b i o Selamat pagi. Selamat pagi, bu. Ya,、yes, silakan. u a l a kami anggota DPR itu pemikirannya masih seperti anak-anak, seperti yang d i o m o n g k a n Gus Dur. Jadi pinter teori, prakteknya masih jauh. Jadi otomatis mereka itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Seperti undang-undang bikin undang-undang aja nggak produktif, nggak kelar-kelar. Paling dalam satu tahun nggak lebih dari dua puluh undang-undang. Padahal harusnya banyak yang harus direvisi. Terus kemudian. 彼レカトラタンラタはスウェーデンビジャンガーリティン、アリソン、タターター。マナビアンマンポー、ヤメルセカンマザライト、ギトロ。サティ、パロティ、インジョコンバリ、ビジャンガーリアン、ンギサディン、グリーン、ディニシャンギ、グラリア d ギサンダンはスウェーディアン、サティオト アロサイア、ペペルトでワン r ォンボーラスアンドラン、モララブラ、アロサテミキ、ヤウラ、アテニア、ラキャスボーラ、アシアンギド、エペマソファイア。 Mereka semua pada cari kekayaan sama cari kekuasaan aja sih yang saya lihat. Ya, ya. Contohnya si di Yusuf. Ya itu cuma cari kekayaan aja mereka.、Uh, ya seperti Presiden g a d a f i ya seperti seperti YAKAMA gitu. Seperti, ya begitulah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Waluyo. Dan yang berikutnya, n a m o r 339160, Pak S.F.M. Halo, halo. Pak Budi, silakan. Halo, iya, silakan. Ya, menurut saya begini, Bu. Memang Indonesia sebenarnya n melihatnya lebih m e n d a t a Jadi... pendidikan memang tidak menjamin anggota d p r perform, tetapi juga yang gak berpendidikan apakah juga dijamin perform apabila tidak, tapi kan tadi dibandingkan dengan zaman b e r d e b a r u ya, mungkin pembahasan yang pertama adalah memang karakter building pendidikan karakter di sekolah ketika anggota d p r dibentuk, ataupun budaya, sehingga moralitas mereka terhadap gambar porno, atau video porno, atau pada apa apa namanya、uh, Korupsi Atau juga terhadap Pembuatan undang-undang Atau rasa memiliki、Dan、Intinya sih ngomong soal karakter building Itu memang gagal dibentuk oleh sistem pendidikan Indonesia Itulah sebabnya Walaupun ada kelompok elit yang berpendidikan tinggi Di anggota DPR Mereka gagal Pak, untuk menjadi perform Lalu penjelasan mengapa Zaman Orde Baru perform Ya itu kan Zaman Orde Baru kan sistemnya adalah manajemen komando, Pak Harto menerapkan sistem otoriter, sehingga memang akan lebih lancar orang disuruh begini, d i s u r u begini, akan lebih cepat nah untuk kedepannya saya pikir itu tidak cocok lagi untuk di era globalisasi kita memang baru belajar oleh sebab itu mungkin yang paling penting adalah sistem pendidikan nasional itu harus mampu membentuk karakter bangsa terima kasih. terima kasih Pak Budi, Pak Osman, selamat pagi s i l a k a n 私たは大学のプレッシャ e を行うことができます。ちは、私たちは、私 h ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たたちは、私たちは、私たちは、私た a は、私たちは、私たちは、私た Benar, itu j a n g a n Pak Harto, komandonya jalan, dan、e, sekarang ini amburadu, gak, gak ada yang komando. Jadi kepemimpinan ke juga sangat penting, karena sistem pemerintahan kita udah kacau balau kayak begini. Gak ada, gak ada yang mendrive g i t untuk u ke, keberpihakan pada masyarakat yang lebih miskin.、Gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Osman, Pak j o n selamat pagi. サエリアスギニー。Halo, Kalau mereka sudah menjabat Menurut saya itu seharusnya mereka menanggalkan Anggota parpolnya Mereka menjadi milik rakyat Itu baru bisa mewakili rakyat Jadi、eh, yang saya usulkan adalah Mereka yang sudah menjabat Baik legislatif maupun eksekutif、eh, ya, Itu mereka harus melepaskan、eh, onek, apa, eh, Sebagai anggota parpolnya Baru mereka bisa berpihak kepada rakyat、eh, Jadi tidak berpihak kepada Kepentingan、uh, parpolnya Begitu, terima kasih Masu Andi, selamat pagi pagi s i l a k a n Pak Menurut saya、uh, sebenarnya anggota DPR itu sudah baik Cuman masalahnya a t t i t u t n y a masih kurang ya、uh, Mereka itu、uh, Kalau bisa sih Untuk anggota DPR berikutnya itu Harus dipilih dari kalangan independen Itu akan lebih baik menurut saya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Suandi Selamat pagi Bapak Wijaya Pagi Bu Silahkan komentarnya、uh, Sedikit inputan aja Sebaiknya sih anggota DPR Kalau bisa dari dependen ya Karena kalau dari parpol itu Lebih mementingkan parpolnya Gimana mikir rakyatnya gitu Pak ba?、uh -huh. Baik terima kasih Pak Wijaya Pak Andi selamat pagi pagi Uh, soalnya dimana mereka Enggak segera duit ya Soalnya waktu mau kampanye itu Mereka bilang udah keluar modal Untuk kampanye Jadi udah e s Ada berita Yang penting g u a masuk Ke ruang d p r dulu Baru g u a keruk duit k a r a n g g u a memang keluar duit Jadi istilahnya Bisnis Jadi apa yang dia keluarin Dia harus cari keuntungan Gitu Jadi、uh, Apa バイバーローさん、バギー k ギ n バギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギー r ギーバギーバギーバギ a バギーバギーバギーバギーバギーバギー j ギ n バギーバギーバギーバギーバギーバギー k ギーバ a ーバギーバギー a ギーバギーバギーバギーバギーバギーバ e ーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギ a バギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバギーバ u d a h goodbye deh masyarakat. Budweiser, Budweiser, ya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Paulus. Pak Rudy, selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, komentarnya Pak.、Nah, i n kita lihat, Bu, dari sini betapa pesimisnya masyarakat melihat kondisi pada pemimpin-pemimpin kita, terutama di bidang、uh, legislatif, Bu.、Uh, artinya apa? Masyarakat itu sudah jenuh, Bu, melihat tingkah laku pola、uh, DPR maupun MPR, Bu. Jadi, Saya sarankan kepada radio bisnis kalau bisa dibikin p u l i n g Supaya apakah memang di negeri kita ini, Indonesia u n i v e r s i t a ini Dibutuhkan lagi DPR atau MPR Terima kasih Bu Baik, terima kasih p a Rudi Pak Haji Buan, selamat pagi i Ya, artinya m e a n g diharapkan Bu Bahwa anggota DPR itu pekerja、uh, sesuai dengan tuntutan fungsinya ya Cuma, sebenarnya mereka ingat janjinya Cuma mereka lebih ingat p u l a n g i modal, Bu. Jadi selama sistemnya seperti ini, ya, ya akan bergerus, Bu. Pembedaan p pun. Ya, saya kira d e m i k i a n a Pak Yono. Ya, selamat siang. Ya, silakan, Pak.、Uh, masalah pendidikan S1, S2, atau S5, itu tidak menjamin masalah kapasitas kapabilitas dari yang bersangkutan, Ya.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 パワーアテラパ i ーマレ e イトピダマタイアタンアニアマニクマアフカパワタアニアーディナガラヤンワイン、ピタアテラパティトマタナンパケコタア i カルティティネトコタアンア l a l u kemudian main Blackberry dan sebagainya ya kita melihat sampai ada yang gambar porno barang, itu mereka online ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak menyadari bahwa mereka adalah dewan rakyat dan seperti ini adalah bentuk-bentuk suatu pengkhianatan terhadap bangsa a y dan menghambur-hamburkan uang negara, jadi tidak ada lagi yang namanya kontribusi yang diberikan kepada negara dan bangsa, jadi seperti inilah yang terjadi di negeri ini, dan Masalah gelar itu bukan jaminan Sekali lagi bukan jaminan Karena banyak sekali i j a z a h yang bisa dibeli di Indonesia ini Ya seperti itu Terima kasih selamat siang Iya terima kasih Pak Yono Pak Hari Pak Hari Pak Hari selamat siap n Ya oke saya sekali terputus Pak Haryo ya, Iya s i l a k a n Selamat siang Pak Silahkan ya, komentar Saya setuju dengan Bapak Sebelumnya ini ijasa bisa dibeli Cuman usul saya daripada kita semua darah t i n g g Iya m e l i h a t anggota Dewan yang seperti itu, sistematikanya saja yang harus dirubah sistemnya itu. Apakah memang mereka ee, layak untuk duduk di situ t a u n g g a k Atau ini k e r j a a n y a n g orang-orang yang titip duit, sehingga mereka maju baru dititip ide-ide yang enggak g i l a h g i l a h n Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Haryo.、Hari. Selanjutnya Pak Haryo, i selamat ya. siang. Selamat siang Bu. Silahkan Pak, komentar Anda. Saya dari pagi ya, saya dengerin semuanya orang adalah menjelek-jelekan Halo, Iya. Menjelek, semua orang menjelek-jelekan、nah, a n g g o t a DPR ya, semuanya、hmm. nyari Saya tidak begitu p e n d a p a t ya Apapun juga mereka itu adalah sudah pilihan, pilihan kita Secara rata-rata pasti, pasti ya lebih baik daripada kita ya kan? Apakah di gedung DPR itu ada hantunya atau apa Sehingga setiap orang masuk situ menjadi buruk kan tidak juga Karena memang sistemnya sudah begitu, jadi orang mau masuk, orang mau m a u j a d i anggota DPR, keluar uang banyak. Mereka juga harus、uh, setidaknya secara naluri akan ingin, ingin uangnya itu kembali gitu ya. Nah itu udah, sudah jelas, tapi menurut saya、uh, DPR adalah cerminan daripada kita. Kita pun yang tadi ngomongnya b e r b u s a b u s a a bahwa mereka itu jelek semua. Kalau kita masuk sana, belum tentu akan menjadi lebih baik. Mungkin sistemnya yang harus dirubah. Dan... Jangan salah kalau orang kita ini kebanyakan kalau satu persatu pinter-pinter, tapi kalau sudah n g u m p u l itu menjadi tidak pinter, jadi bodoh, seperti juga pemain bola, kalau sudah n g u m p u l kita itu jadi malah tidak bagus, tapi a m a buruk. Makanya Pak h Arto tahu persis dulu, dia menjadi w a n menso supaya menjadi bagus, kalau dia n g g a k w a n menso mungkin sama juga dengan yang sekarang, terima kasih.、Hmm, baik, terima kasih. Pak Heru, selamat siang. i Ya, saya kurang tujuh soal Bapaknya sebelumnya, memang selamat. m emang sih, n gak g s e m u a a jelek cuman masalahnya dari sistem y a n tadi itu sebegala sesuatu menjadi anggota DPR itu mesti keluar berapa M, berapa M dihitung-hitung dari gajinya aja belum tentu balik modal, nah ini yang salah sebenarnya gimana sih cara rekrut DPR itu apa mesti lewat suatu ujian tertentu jadi n gak g semua orang yang bisa bisa jadi anggota DPR, ini yang punya duit kan Jadi anggota DPR dengan berharap dia udah duduk, dia pengusaha, bisnisnya jadi lebih lancar, segala macam bisa dihalalkan. Nah ini yang jelek. Ya. Kalau masalah gelar, mah susah lah itu mas. Gak ada hubungannya sama sekali. Orang gelar pintar belum tentu kaya. Orang gak sekolah yang zaman dulu sekarang bisa jadi miliader tuh kayak Om Salim. Makasih.